Samudra Music Profesional Sound System Terima kasih banyak Kemudian ada Sam Media Video Production Kamera yang satunya di sebelah sungai gitu ya Mudah-mudahan tetap aman Tidak ada kelongsuran situ dan bisa manggil gambar dengan bagus Sam Media kolaborasi dengan Samudra Depannya sama-sama Sam Tapi yang punya juga beda Ini Mas Anam ya Yang punya kumis Tapi kumisnya agak kayak yang namanya Karman gitu loh Oke okay deh, ini tampilan yang pertama, ada satu kehadiran artis yang masih muda bertalenta dan khususnya malam hari ini memang dihadirkan untuk Anda semuanya. Bahkan artis masa depannya Indonesia bakal memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Jihan Audi masih bareng Radesta. Selamat pangam semuanya Buat tembang pertama dikasih lagu yang rancat Bareng Radar Style yang bareng-bareng lagi aroju